ラマスュラコマカンハティーモンハダピモンイリサモツンタンジリムタンタンチャラムモンポラコカンコタサダカカウサマイ I can't s e 何て言うんですか チャンラ、パママラーン。 Selamat malam. Aku mau bilang,、uh, kalau buat aku, itu salah satu penampilan terkuat kamu tadi. Terima kasih. Aku ngerasa aku bisa connect dengan perasaan、uh, yang kamu rasakan disitu. Kamu menyanyi dengan rasa, kamu punya stage act juga kamu turun ke bawah di ending lagu. Itu bagus sekali. Terima kasih. Tapi aku pengen, masih pengen melihat kamu lebih lagi dan lebih lagi. Jadi masih perlu ada perbaikan lagi.、Siap. Tapi aku rasa ini salah satu penampilan terbaik kamu buat aku. Chandra. Halo Buna. d Sebenarnya kamu udah bagus banget. Tadi cuma ada sedikit、uh, ketika kamu bilang yang O...、Oh, Overtune ya? y Overtune e p a s naik ada kamu... Oh itu i n t e r u d l kok gak salah、intro. ya. Kamu O、oh, gitu kan. Ada sedikit p i c i Cuman、uh, menurut saya... Satu yang menurut saya agak kurang adalah kamu agak... f i b r a kamu tuh mesti dilatih lagi karena...、Uh, uh, boleh nyanyi itu lurus-lurus aja tapi lebih kamu... k a l a u misalnya kamu disini terus di Indonesian e n g l a n kamu jadi juara atau tidak. Sarannya Mas h a t u tambahin lagi vibranya, latihan lagi vibranya. Ya. Siap Bunda. o saja.、Uh, Chandra aku sedikit aja n a m a i n Ya.、Yeah. Tadi penampilan tadi dibuka dengan sangat luar biasa ya. Tonenya, pitch-nya, feel-nya cuman kamu di bagian akhir agak、uh, kurang berani eksplor ya kurang berani eksplor. Itu mikrofon sudah diberi, stand mic-nya sudah diberi apa itu, kain-kain ya, rume-rume, itu dimanfaatkan sehingga bikin sesuatu yang lebih dramatis. Ketika ada、uh, energi yang dari penonton kamu manfaatin itu untuk menambah kamu punya energi di lagu itu. Itu aja sih saran untuk kedepannya, semakin meningkat, semakin meningkat di belakang lagunya ya.